juga, saya tunggu disini tete Ini yang kita minta tim apa Spesial juga buat keluarga besar yang punya baju hitam Setiap pulang kerja have ah, Oke, okay. secangkir kopi sudah saya gelar. Abitas tega dosama